Mitra Business quick Kyan Gi menilai gerakan anti-Wall Street yang juga gerakan melawan kapitalisme yang saat ini sedang mewabah di penjuru dunia berawal dari perlawanan publik di Amerika melawan kekuasaan dan kekuatan segelintir pemilik modal yang dalam sistem keuangan serta ekonomi liberal seperti sekarang bisa secara legal menumpuk kekayaan dengan cara-cara kotor tanpa memperdulikan jurang ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin menganga lebar. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, kemarin bapak telah mengulas aksi segelintir pemilik modal di Amerika dan Eropa, sebenarnya juga terjadi di tanah air dalam wujud yang lebih purba ya Pak. Oh iya, dia nyolong ngetuk aja ngetuk, kayak anjual, pokoknya batu bara, macam-macam. Eh ya sudah itu diketuk aja, dengan begitu banyak lagi. Tapi ya jangan ditanya, yang dijual apa, yang rusak apa gitu. Tapi paling tidak dasar dari masalah ini adalah keserakahan dan ketamakan dari para kapitalis ya Pak Kwik? Oh iya, ya, makanya jadi keserakahan luar biasa di sana. Jadi kalau mau uh, elit Amerika itu korup apa tidak mainnya, korup main atau tidak, moralnya dimurlis apa tidak, oh iya, akhlak krisis moral, sah, mungkin lebih dahsyat lagi karena mereka lebih pandai. Lantas, kalau di tanah air kondisinya terjadi di sektor real, apakah hal yang sama juga terjadi di Eropa dan Amerika Pak Wik? Tidak, tidak. Di Amerika, di Eropa krisisnya krisis keuangan. Krisis keuangan. Tetapi krisis keuangan berdampak pada sektor real. Itu kan teori yang sejak dulu sudah ada. Uang itu netral apa tidak? Tidak, uang tidak netral. Uang bisa mempengaruhi sektor moneter, bisa mempengaruhi sektor real. Makanya di di di di pers internasional kan waktu itu kan seperti pertentangan antara Wall Street dan Main Street. Main Street itu sektornya dirusak oleh Wall Street karena globalisasi karena Amerika besar lalu terseret. You know. Baik Pak Kwik, menurut visi bapak, mungkinkah kita selamat dari krisis keuangan yang melanda Eropa dan Amerika ini? Oh Selamat pasti selamat, tapi yang selamat kan orang kaya. Orang kaya tidak akan terpengaruh apa apa. Misalnya gini ya, orang-orang kaya di Indonesia elit itu ya. kan punya perusahaan. Perusahaannya mustahil hari ini. Mereka nggak soal karena karena selama berpuluh-puluh tahun yang yang yang ditumpu-tumpu di luar negeri kan cukup untuk hidup. Ada berapa keturunan pun cukup. Demikian Quickyangi. Saya Kiki Wijaya.